パッブリス、パッブリス。パッブリス。 Pemerintah Indonesia jangan coba-coba deh. Masuk ke pasar bebas. Kalau pemerintah sendiri... n ...gak g mau ngerjain PR. Sama kayak anak sekolah. Kalau n gak g ngerjain PR... ...ya ada kemungkinan... ...besar dia tidak akan naik k e l a s ...atau nilainya jelek. Pasar bebas itu p e r s a i n g a n bebas. Hanya pemerintahan seperti Cina... ...yang mereka mau bekerja k e r a s ...korupsinya mau d i b e r a n t a s ...yang bisa masuk. Jadi... Dalam konteks secara umum, pasar bebas itu jangan coba-coba masuk deh kalau pemerintah tidak mengerjakan PR-nya.、Nah, Terima kasih kembali Pak Budi. Pak Osman, selamat pagi. Iya, p a n g g i s i l a k a n Pak Osman. Iya, ini intinya sih pasar bebas waktu keniscayaan. ya.、Nah, walaupun n g g a k ikut juga ini pasarnya u d a h terbuka. Sekarang zamannya u d a h berubah. Jadi memang pemerintah ini kita n g g a k siap. レネガーシアシーシーオケアジャータピトゥントショットンインティニアトキタロシ i ブドゥ e ーセブルムバブラムセブルムディブカスモアタンイトゥマサラニャーリマガシェキタカパアリシラシャンパヤサヤシーハガーラグヤコマリンタイトルアノヤバダバナッキンダカ sehingga kita bisa、uh, semakin cepat bersaing di dalam pasar bebas itu. bukan-bukan proteksi yang diperlukan tetapi apa tindakan yang kita bisa lakukan untuk mendukung itu kan? tapi tindakan birokrati belakangan saya lihat tidak ada ya, yang y a benar-benar ingin menciptakan、uh, ekonomi kita ini semakin efisien gitu. salah satunya karantina pertanian itu lalu lintas barang-barang pertanian seperti produk-produk pertanian daging Uh, bibit -bibit pertanian itu aktivitas semakin birokratis a j a bukan tujuan untuk mempermudah orang usaha tapi semakin b i r o k r a s i s y a n g ujung-ujungnya adalah untuk manfaat mereka gitu itu salah satu banyak lagi contoh-contoh lain ya mungkin di, di standarisasi produk segala macam p e n d a t a r a n b e r w a d i produk-produk yang dijual harus didaftar dengan berbagai birokrasi itu banyak sekali persoalan-persoalan kecil gitu mas terima kasih ya, terima kasih Pak Hadi Pak Hadi selamat pagi s i l a k a n Pada dasarnya persaingan h i d u a s itu bagus sekali. Kalau negara itu sudah siap. Seperti yang dikatakan Bapak yang pertama itu. ini Pertama itu beresin internal negara kita. Apa itu PR-nya? Seperti korupsi. Itu harus diberantas habis. Birokrasi. Itu juga harus dibenahi. Infrastruktur. s e b e t u l n y a negara kita itu mereka sudah tahu. tuh Dari puluhan tahun tapi n g g a k pernah dilakukan. Hanya wacana-wacana. Jadi kalau kita sudah siap, jadi tidak ada masalah karena tidak siap, jadi kita pernah ribut di dalam sendiri. Jadi kalau kita sudah siap, mau n g a p a i n mau ngapain, mau maju, bersaing dengan negara manapun, kita akan siap. Jadi i n t i n y a adalah internal pemerintah kita a j a yang sudah pernah siap dari dulu, Mbak. Oke, begitu.、Masih. Terima kasih, Pak Hadi. Pak Wayu, h selamat pagi silakan, Bapak. ブルシアシー、シャープ、ナシアピア、リベマもグ、グローバルサーシア、カーコティアリコチューカー、レシゴジャー、エリコブルシア、シャープ、マリンタハン、シャープ、ジャープ、ユニブラン、コングラー、コメテ n k ィ、プロダクヤ。ナイトコブリターズ、ミラミラ、ミシコクスキル、エリカスモアプロダクシア、ディサビサビサイディ、ディリ、ディリ、ディリ、ディリ、ディリ、ディリ、ディリ、ディリ、ディリ、ディリ、ディリ、ディリ、ディリ、ディリ、ディリ、ディリ、ディ、ディリ、ディ、ディリ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、 友達の話をしていたら、友達の話をしていたら、友達の話をしていたら、友達、ね、の話をしていたら、友達の話をしていたら、友達の話をしていたら、友達の話をしていたら、友達の話をしていたら、友達の話をしていたら、友達の話をしていたら、友達の話をしていたら、友達の話をしていたら、友達の話をしていたら、友達の話をして Uh, saya kira yang ketakutan itu yang belum siap ya Dan kita ini memang rasanya emang gak p e n a siap Padahal kita udah t a n d a t a n g a n Tapi kita lupa atau gak tau gimana lah Cuman menurut saya Sebenarnya i t a ini bagus Disini menunjukkan negara yang bisa berkompetisi Itu akan menang Maksudnya pemerintah kita a pengen banget Nganggap kita gak bisa berkompetisi Walaupun orang sebenarnya begitu Jadi sebenarnya kan bisa dengan cara-cara lain Misalnya dibikinkan SNI atau apa Cuman m a k s a d n y a SNI ini di Indonesia Diurusnya juga gak benar-benar you qualified untuk mendapatkan SNI bisa dapat kalau you qualified mendapatkan、uh, you q u a l i f i e belum tentu bisa dapat kecuali you bayar ini dia masalahnya SNI itu harusnya gratis salah satu servis daripada yang namanya misalnya、uh, kayak kadi n atau apalah begitu itu harusnya disediakan gratis kok、oh, kita bayar pajak juga pajak ini pajak itu apa-apa masalah bayar d i t a n d a selokan lagi makasih ya terima kasih Pak Tony t a u i selamat pagi Lagi, Bu. Ya, komentar Anda? Nah, komentar saya, ya, pemerintah, siapkan infrastruktur yang baik aja. Di samping itu, lagi satu kawin negerinya atau jangan bilang sekali dengan oknum、oh, ya. Itu jangan merongrong pengusaha aja udah bagus. s a y a r a s a pengusaha kita juga handal k e u n t u k menghadapi persaingan di, di dunia ini, kok, b a k a r a n bebas ini, Pak. Coba, sama di sini yang pengusaha yang b a g u s b a g u s a y a sering di rongrong juga, jangan bilang dipersulit. パウィーパ a ディ e ラパギー e ギーギニブヤサらンのサラギト。 p e m e r i n t a kita ini sebenarnya sampai saat ini menurut saya itu hampir gak ada bantunya terhadap pengusaha Terutama pengusaha-pengusaha kecil gitu ya Salah satu contohnya ya Saya ini pernah ngurus yaitu kayak semacam surat domisili ya Nah di tingkat kecamatan itu menurut pegawai n y a sebenarnya harusnya gratis Tapi kenyataannya mana ada yang gratis katanya t a n a h tangan camat bayar, t a n a h tangan lurah bayar Nah Padahal hal-hal gini saya pikir, loh kenapa bisa gratis tapi kenapa harus diperas gitu ya. Kalau kita nggak keluarin duit itu, nggak bakal keluar suratnya. Ya kan? Nah, salah satunya yang saya bilang adalah pemerintah harusnya memperhatikan hal-hal kerja begini, terutama terhadap p e n g u s a h a kecil, supaya bisa kita berkompetisi gitu loh, Bu. Terima kasih.、Hmm. Pasul di b i o selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, s i l a k a n Pak. j a a b n y a begini. Tolong dikasih tahu bagian pengembangan ekspor dan pengembangan impor itu supaya... Ekspornya lebih besar dari i m p o r Jangan i m p o r n y a lebih besar dari ekspor Jadi kita itu harus menjual produk Indonesia Bukan membeli produk luar negeri terlalu banyak Kasih tahu juga Departemen Perdagangan ini Indonesia Maripang itu, itu terlalu banyak i m p o r Harusnya dia harus banyak ekspor Sehingga kita ekspor katakan 200 miliar US import cuma sepuluh miliar gitu loh jadi jangan k e b a l i k malah kacau ini kan,、so、kondisinya, a n、hmm. barang-barang masuk semua, jadi dalam perjanjian f t a itu disebutkan bahwa Indonesia tidak akan m e n g i m p o r barang-barang kalau tidak diperlukan dan memang sudah ada di dalam negeri dan hasilnya sudah banyak gitu loh, terima kasih、hmm. baik, terima kasih Pak s u d i b y o kemudian Pak Paulus, selamat siang selamat siang Ibu, s i l a k a n Pak ya, menurut kami tidak perlu menegosiasi ulang bu ya, jalani saja ラパケタウスタートとヤンバンティングプロト n キタトゥソイエンイカウキタトゥルスイハンドゥイキタクタンプロセイエンプロダガンベバス、カパンキタマウマンプブルザインディングプロトゥアリボ。プロディガンジュガボ、ライアトゥベバスとファミリー、マナバランアトプロドゥ、ヤンソソイディングエコスニャ、ソイジュガディングンコス トランプのグーンのグリーのグリーンのグリーンのグリーン Tang impor Karena mereka yang di luar negeri itu Kompetitif, low cost Kita high cost Akibatnya ya barang kita n gak g laku Begitu aja teori ekonominya Nah,、hmm. mengenai untuk pasar bebas ini Ini sebenarnya kuncinya di pemerintah Kalau pemerintah masih seperti sekarang ini Ya memang pasar bebas menjadi ancaman buat kita Tapi kalau pemerintah kita mau berubah Udah n gak g mau jadi maling lagi Mau pro k r a k y a t Tidak high cost lagi Pasar bebas itu peluang buat kita, karena kalau kita bisa jual kecina j a dah, n g g a k nggak usah jauh-jauh. Wah, itu luar biasa itu. d i k i a n terima kasih. Terima kasih. Kemudian, Pak Hendry, selamat siap. Selamat siang, Ibu. Iya, silahkan Pak komentar Anda. Mengenai pasar bebas ini, sebenarnya tidak usah d i batas, Ibu. Sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia harusnya malu sendiri. Kenapa produk yang sudah begitu mahal itu tetap masih bisa, bisa kita jual di Indonesia dengan harga di bawah produk dalam negeri? Produk dalam negerinya ini, industrinya belum apa-apa, e -apa. n g a k pajaknya, apanya, high costnya, tenaga kerjanya, burunya, semuanya nggak efisien dan fasilitas-fasilitas、eh, yang diberikan oleh negara untuk produksi dalam negeri ini tidak menunjang karena jadi Produk alam laginya sendiri itu tidak bisa b e r k a i t a dengan pasaran luar negeri. Sebenarnya kita malu.、Bu. Begitu komentar saya.、Uh -huh. Baik, terima kasih Pak Hendry.